Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kok kurang semangat jawab salamnya. Bisa lebih semangat? Laper ya. Aus? puasa. Tapi katanya anak-anak pesantren Asyidqia kalau jawab salam semangat semua. Sekali lagi kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah itu baru semangat generasi muda islam ya. Nah pesan apa kabar anda semuanya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita kembali lagi berjumpa bersilaturahim Dalam acara tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah Dan pada kesempatan kali ini pemirsa Kita disiarkan langsung dari pondok pesantren Asyidikya Tanggerang Nah pada kesempatan kali ini, pemirsa, kita akan berbincang-bincang mengenai makna sebuah keluarga dengan tema kita adalah baiti jannah atau rumahku surgaku. Nah, bicara mengenai keluarga kebetulan di samping saya ada salah seorang santri di pesantren ini. Ya, assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ajis. Ajis. Ajis puasa Ajis? Iya. Lemes banget mukanya. <laughs> Ajis aslinya dari mana? Nah, kamu kamu mukim di sini? Nggak. Nggak. Aslinya dari mana? Pande Gelang. Pande Gelang. Oh, udah berapa lama di sini? Satu bulan. Satu bulan. Kangen nggak sama keluarga? Kangen. Kangen. Kangennya sama ibu apa sama ayah? dua duanya. Dua-duanya, Subhanallah. Mungkin itulah yang kita rasakan kerinduan kita kepada keluarga kita. Mungkin ini Andi kita ini yang yang mungkin di sini baru satu orang anak. Dan bagaimana dengan anda yang saat ini merantau, ya, yang harus me, apa, mencari uh, nafkah. Harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, pasti begitu berat. Apalagi suasana Ramadan, keinginan kita pastinya ingin selalu bersama dengan keluarga. Sadar akan besarnya makna dan juga peranan keluarga dalam kehidupan kita. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga kita akan mendengarkan tausiah ya dari guru kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita dan akan memberikan tausiah ceramah yaitu Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar dan juga Ustadz Soleh Mahmud Pemirsa inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1331 Hijriah Silahkan Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa d-din La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'du Hadirin dan hadirat Jamaah dan santri Pondok Pesantren Asy-Siddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang serta seluruh pemirsa TV1 di mana saja berada para soimin dan soimat izinkan kami mengajak kepada kita semuanya untuk menyanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa dan solawat serta salam Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Yang atas ajaran beliau Yang atas perjuangan beliau Kita semuanya dapat mengerti Mana sesuatu yang menyenangkan Dan mana sesuatu yang menyedihkan kita dapat mengerti mana yang hak, mana yang batil Kita dapat mengerti mana surga dan mana neraka Hadirin yang terhormat Pemirsa TV One dimana saja berada Dan atas dasar itulah Maka tidak ada di antara manusia yang hidup ini Harapan hidupnya kecuali ingin mendapatkan surga jannatul na'im lambang kebahagiaan kebahagiaan yang tiada batas ketika itu terjadi yaumar akhirah nanti tetapi surga juga bisa terjadi di dunia ini oleh karena kebahagiaan itu tidak hanya milik orang yang sudah meninggal saja, tetapi juga milik orang yang hidup di dunia ini juga apakah itu yang namanya orang-orang yang baik maupun yang orang-orang yang jahat sekalipun pasti kalau ditanya harapannya ingin masuk surga apa neraka tentu jawabnya akan surga pasti tokoh pandit paling terkenal di dunia ketika ditanya apa harapan anda apakah surga atau neraka pasti jawabnya surga dan Rasulullah telah memberikan resep satu diantara cara untuk memperoleh surga dan kebahagiaan itu adalah bagaimana membangun rumah sesuai dengan ajaran-ajaran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi telah nyatakan dalam sebuah hadisnya baiti jannati rumahku adalah surgaku tetapi banyak diantara kita yang Rumahku adalah neraka ku. Mengapa? Karena ketika di pesta dia kelihatan rukun. Di pesta kelihatan baik. Tapi begitu di rumah antara suami istri perang bagian perang malfinas yang tidak pernah ada henti. Nah, Islam memberikan pelajaran kepada kita bagaimana supaya rumah itu merupakan bahagian dari Kumpulan Orang-orang yang menjalin kasih sayang Maka Nabi satu diantaranya Berikan pelajaran kepada kita Orang-orang yang ada di rumah itu Hendaknya membiasakan mengucapkan salam Kata Nabi Kalau anda keluar dari rumah Masuk ke rumah Keluar dari kamar Masuk kamar Maka biasakan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab atau tidak? 70 malaikat rahmat akan turun dan akan menebarkan kasih sayang kepada seluruh keluarga rumah tangga itu. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan di rumah itu? Orang kalau keluar kita tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi dah. Bagaimana? Untuk itu maka, mulai sekarang, yang pertama, biasakan ifsa ussalam, masuk keluar rumah, masuk keluar kamar, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, bagaimana... Begitu indahnya Islam bahwa dengan mendidik anak kita dimulai dengan mengajarkan anak kita mengucapkan salam pada saat masuk di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi dan nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang keluarga. Tentunya buat anda yang saat ini mungkin sedang memiliki masalah dengan keluarga. Suami istri sedang bertengkar, anak mungkin tidak sefaham dengan orang tua. Orang tua tidak bisa mengerti anak. Tetaplah di Tablet Akbar Ramadan 1431 Hijri. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali lagi di tablik Akbar Ramadan 1431 hijriah Untuk menyemangatkan Suasana sore hari ini Kita sama-sama takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Baik pemirsa diantara para santri yang hadir ternyata juga hadir bersama-sama kita ada Habib Abdul Al-Jufri dan juga ada bersama-sama kita pelawak senior kita Bapak Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar Pak Cahyono juga santri di disini ngakunya. Iya dulu sama ya, Pak Cahyono guru saya. Ya. <laughs> ngakunya begitu kayak tadi katanya. Saya ini kayak ini kayak ken... merduanya. Oh iya. <laughs> Nih Ustaz Solmet yang kita cariin jodohnya Baik, e, Gai nanti kita Kembali lagi ke tema kita tadi de, Bicara mengenai keluarga e, Tadi menarik sekali Gai mengatakan Bahwa dimulai dengan mengajarkan anak Untuk mengucapkan salam Apa sih makna salam itu sendiri e, Pada saat diucapkan Misalnya seorang anak masuk ke dalam e, rumah Gai, silakan. <tuh> Kalimat Assalamualaikum itu adalah doa Assalamu Itu dari kata salam Ditambah dengan al Alil al istihorok Artinya Tidak hanya salam pada waktu pagi saja Tidak hanya salam pada waktu sore saja Tapi assalamu Salam sejahtera Semua keselamatan Tidak terbatas oleh keselamatan pagi siang Karena Allah itu kaya Allah itu maha pemberi, tidak pelit Karena itu kalau memberikan salam, jangan cuma selamat pagi Nanti siangnya kita berat mobil Dan itu biasa untuk asidikiah Santri asidikiah Sebagai pelopor assalamualaikum Setiap ketemu siapa saja Mereka siap untuk mengatakan assalamualaikum Dimana saja berada Subhanallah Takbir. Allahu Akbar Assalamualaikum Alaikum. Tidak hanya sendiri Alaikum itu jama' Kum artinya Kamu sekalian, kita ini makhluk sosio Makhluk yang diciptakan tidak sendiri-sendiri Kita lahir atas dasar kerjasama ibu bapak Ibu saja enggak bisa lahir iya. Bapak saja enggak bisa lahir Makanya Kita ini akan bahagia kalau ada pasangan Yeah. Jadi sedih betul kalau ada Ustadz kok belum punya pasangan Bahwa kita doain mudah-mudahan Ustadz Solmet sempat dapat pasangan Hadirin yang berbahagia Jadi Assalamualaikum artinya Bahwa kita tidak sekedar mendoakan Tapi berupaya memperjuangkan Agar keselamatan secara total itu Alaikum siapa saja Not only for Muslim Islam rahmatan lil Alamin. Kalau kita ketemu ada orang ketabrak mobil di jalan. Gak usah ditanya. Agamanya apa? Selamatkan saja. Kalau menyelamatkan satu nyawa. Itu pahalanya sama dengan menyelamatkan nyawa manusia sealam jagat raya ini. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mau ketabrak mobil gak usah ditanya. Agamanya apa mas? <laughs> Islam. Islam NU apa Muhammadiyah? <laughs> NU. NU Pak Hasil apa? Kustur. Kustur. Kustur Muhaminah Pali Maskur. Ya mati duluan. <laughs> Maka itu santri Asy-Dikiyah di mana saja siap untuk menjadi penyelamat kesejahteraan bagi anak-anak bangsa di republik ini. Subhanallah. Jadi Islam tidak hanya sekedar not only for muslim, but for all. Baik. Jadi Assalamualaikum artinya assalamu itu kita sebagai seorang muslim wajib berkewajiban untuk menebarkan Islam damai. Islam sejahtera. Bukan hanya untuk orang Islam tapi Wa Maar Salnaka Illa Rohmatal Lailah. Dan Islam bukan teroris ya, K. Ya? Dan bukan teroris. <laughs> ya. Dan kalau Kay. teroris itu nanti akibatnya akan menyengsarakan dirinya, menyengsarakan orang lain. Kay, kembali ke masalah uh, keluarga, K. Tadi ya. sempat K. Sempat singgung bahwa sekarang ini cukup banyak rumah tangga yang sudah apa ya dikatakan rumahnya itu sudah seperti perang mahwinas. Ya. Ya, kita semua berharap kalaupun ada perang-perang sedikit suami istri ya perangnya kelitik-kelitikan lah ya enggak ya, seperti ya. perang mahwinas. <laughs> mesra gitu. Perang tetapi menabah mesra. Nah. Ya. Kata Nabi Ijalu buyut kal aswat, walatat ijalu buyut takum kal makobir. Yeah. Jadikan rumahmu seperti pasar oh. ramai gitu, tapi ramenya cubit-cubit. Ta. Ah. Nah. <laughs> dan jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Yeah. Dia majalah tau tak berarak sembilan belas. <laughs> nah. ya. Jadi memang harus ada dialog. Yeah. Dan Ramadan ini kesempatan terbaik bagi kita umat Islam, para soimin dan soimat. Untuk mengembangkan dialog antar keluarga ya. Antara anak, antara istri Tentu yang sudah punya istri Tuh, nah. Nah. Buat yang di belakang ntar dulu Kiai, <laughs> pertanyaan ya. Gimana sih Rasulullah SAW Itu uh, membentuk keluarganya Dan supaya kita biar bisa belajar gitu. Apakah ada cerita mungkin uh, Tentang kisah ya, Rasulullah Nabi itu Kalau dengan keluarganya Selalu menyanjung dengan istrinya Karena apa? Karena Rasulullah tahu bahwa wanita itu Begitu berat pekerjaannya dari pagi itu sumur, dapur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Dari kencing anak ke kencing bapak. Berat sekali. Lain kalau bapak walaupun siang kerja banyak hiburan di luar. Iya. Karena itu Nabi selalu memanjakan istrinya. Satu saat pernah Rasulullah pulang dari peperangan. Janji jam 8 malam mau datang ternyata. Karena Nabi di tengah jalan mendengarkan sahabat yang baca Al-Quran demikian indah. Nabi lupa bahwa beliau sudah berjanji akan dari jam 8. Mendengarkan yang baca Quran sampai selesai Jam 11 malam Sampai di rumah Pintu sudah tertutup Akhirnya diketuk sama Rasulullah Dan dibukalah sama Sayyidatina Aisyah Kemudian Syedatina Aisyah seperti biasa Mencium tangan Rasulullah Dan didudukkan labi dari tempat Untuk kemudian semua Pakaian-pakaian Rasulullah yang membukakan Sayyidatina Aisyah Beliau lupa bahwa Rasulullah Biasanya senang kalau malam-malam begitu Dibikinkan kopi Baru ingat setelah beliau Membuka pakaian-pakaian Nabi Termasuk sepatunya, sepatu perangnya, pakaian perangnya Dan pada saat itu kemudian Begitu ingat Saya tidak langsung ke dapur membuat kopi Dan buat kopi Kemudian disuduhkan Kopi kepada Nabi Dan disuduhkan Nabi Apa kata Nabi? Alhamdulillah Terima kasih ya Nabi kalau panggil istrinya Tidak pernah sah-sah, tidak -sah, pernah Wahai pelita hatiku, wahai hatiku terima kasih sekali. Di minum sekali. Tadi minum, nabi tersenyum. Ditaruh minuman tadi. Beli dipanggil siti Aisyah. Dicium keningnya. Apa kata nabi? Yeah. Wahai istriku tercinta. Awas soal anak-anak jangan niru-niru loh ya. Ini untuk itu ibu-ibu yang di belakang aja ini. Untuk kamu kalau nanti sudah ini, ini merangsang supaya usah solmet terus ini. Masah Yono ada dapat dari asidiga, maksudnya dia nggak dapat. Gitu ya. Jadi kata Nabi kalau apa namanya malam ini saya merasa bangga, saya merasa berterima kasih kepada Allah pantas. Mengapa? Karena saya rasakan selama ini tidak ada wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau istriku tercinta si oh. Jaisa jadi salah tiga kan Loh, kenapa kau jadi begini uh -uh. saya melakukan kesalahan kau malah dianggap sebagai wanita terpandai uh -uh. kata si Jaisa apa yang begitu sih kata Nabi eh betul kenapa ya Rasulullah Karena di dunia ini tidak pernah ada seorang wanita pun yang bisa bikin kopi dengan garam. Kecuali hanya engkau, istri putra cinta. Ternyata kopinya tadi bukan dengan gula, ilu dengan garam. Tetapi sebegini pun Nabi tetap memuji. Karena Al-Quran Kalau anda ingin terbuka kebahagiaan saja Alhamdulillahirrahmanirrahim Pujian kepada istri Pujian kepada suami Hakikatnya juga memuji kepada Allah Subhanahu SWT Allahu Akbar romantis sekali Pernahkah tidak sekarang kita para bapak-bapak Atau para ibu-ibu suami dan istri yang ada di rumah Memuji istri tercinta Bukan karena hanya ada maunya saja ya, Tetapi puji dalam artian kita respect, kita menghargai apa yang telah diperbuat. Begitu juga dengan istri dan suaminya. Ya, kita akan lanjutkan lagi bagaimana dengan anak. Oke, nanti kita akan lanjutkan bagaimana dengan kita orang tua untuk mendidik anak-anak. Tetaplah di Tablika Kewa ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa kita kembali lagi di tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan ceramah dari K.H. Nur Muhammad Iskandar SQ Itu adalah seorang guru Nah bicara guru, tentunya guru punya murid Nah yang akan tampil berikutnya adalah seorang murid Dan benar-benar ya memang muridnya dari K.H. Nur Muhammad Iskandar Subhanallah Karena Ustaz Al-Mait ini termasuk salah seorang lulusan dari Pesantren uh, Sidik ya, ya. Nah untuk itu kesempatan berikutnya kami akan uh, mengajak Ustad Solmed. Boleh maju ke depan Ustad Solmed. Ustad bisa Ustad bercerita sedikit. Waduh, oh, langsung pada tepuk tangan semuanya. Waduh, <laughs> <laughs> Bachelor. <laughs> banyak begini, gak ada deh. The most adorable Bachelor, huh? kayaknya nih. Ustad Solmed. Iya, karena kalau tadi kita sudah bicara dengan guru. Ya. Dan juga mewakili pandangan orang tua Sekarang kami juga ingin dengar Ustadz Solmet uh, Kami mohon berbicara dari sudut pandang anak dan juga murid Ya, uh, Bisa gak cerita sedikit tentang pengalaman Ustadz Solmet Sama menjadi santri gitu Apa sih uh, yang benar-benar terasa di dalam diri Ustadz Solmet Baik itu suka maupun duka Pada saat menjadi santri ya Yang harus berpisah dengan orang tua Silakan Ustadz Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang mulia, yang kita hormati, al mukarram Abul Mahbub, Dr. Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski beserta dengan keluarga yang kita doakan bersama Semoga Allah panjangkan umur beliau Amin Allah jadikan ilmu yang beliau sampaikan Bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita semuanya Di dunia ini dan di akhirat nanti Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Tabli Akbar TV One di seluruh tanah air Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sadar betul bahwa ketika seseorang menikah Pasti diantara tujuan daripada sebuah pernikahan itu adalah ingin memiliki anak atau keturunan Ketika Allah sudah memberikan anak atau keturunan Maka jawabannya berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan keturunan tersebut Kenapa kita harus berterima kasih? Karena tidak semua orang dititipkan rahimnya oleh Allah Untuk bisa memiliki anak Untuk bisa memiliki keturunan Pada saat kita sudah memiliki anak atau keturunan itu Sadarlah ada amanah besar di atas pundak kita Ada amanah besar yang penuh tanggung jawab untuk kita laksanakan Bagaimana caranya mendidik anak-anak yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk-makhluk semua nih, ya, yang hadir di sini yang mondok kira-kira senang ada di sini? Bahagia. Saya mau cerita sejenak. Dulu waktu pertama kali saya harus masuk ke pondok pesantren Asy-Dikiyah, waduh Takutnya luar biasa Karena kita akan berpisah pada lingkungan yang selama ini bersama dengan kita Kita berpisah dengan sahabat dan kawan-kawan yang selama ini main bareng sama kita Terus suruh masuk ke sebuah lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, betul? Ada yang duduk sendirian di bawah tangga Sambil ngusapin air mata Begitu ditanya Kenapa ya ahi <guluh> Kangen sama Umi Ada yang begitu? <tuh> Ayo aku, Soalnya saya dulu ngalamin Kak David ya. Saya berdiri di atas tangga Terus kemudian saya diem sendiri Terus netesin air mata Kangen pengen ketemu ayah sama bunda Itu biasa Bahkan dulu hati saya ekstrim banget oh, Saya pernah mengatakan dalam hati Jangan-jangan Saya ini anak pungut Kok tega-teganya ya Orang tua saya yang cuma punya anak satu Ngebuang saya ke pondok pesantren Dulu Sekarang saya baru sadar Kelak satu saat andai kata Saya punya istri ya, Lalu punya anak Saya akan terapkan apa-apa yang pernah diterapkan oleh orang tua saya Untuk memasukkan anak saya ke pondok pesantren ini Pada saat saya menyadari itu satu bentuk ketidakcintaan dan sayangan orang tua kepada saya Itu pada saat saya masih kecil Saat saya belum dewasa Tapi hari ini saya baru menyadari Ternyata itu salah satu bentuk rasa cinta dan kasih sayang Orang tua kita kepada kita semuanya Sehingga mereka menitipkan kita semua Yang mondok di pondok pesantren ini Kepada Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar Eski Dengan para ustaz-ustaz yang ada di sini Dalam rangka apa? Dalam rangka kelak satu waktu nanti Kita semua akan membanggakan Dan membahagiakan orang tua kita di dunia ini Dan di hadapan Nabi kita Muhammad wow. Sallallahu alaihi wasallam Kita banggakan mereka karena rasul mengancam siapa siapa yang punya anak terus anaknya enggak dididik tahu-tahu anaknya jadi bajingan mohon maaf itu orang tua akan dimintai pertanggungjawaban ada ayah dan bunda sudah siap-siap masuk ke surga wah uh, tiba-tiba di belakang anaknya teriak mami pipi begitu nengok lah elu tong iya ini saya anak mama sama papa ngapain di disono jawab anaknya mau masuk neraka neraka lah itu mah DL berita lu ke neraka kata orang tuanya begitu anaknya protes gak bisa ya Allah saya jeblos ke neraka kan karena saya gak sholat karena saya gak puasa karena saya gak bayar zakat ini semua karena saya tidak mengenal engkau ya Allah kenapa saya tidak mengenal engkau nah no, orang tua saya yang gak pernah ngajarin saya Ngedidik saya Ngebimbing saya Mengenalkan saya pada ilmu agama Maka demi keadilanmu ya Allah Jangan masukkan dia ke dalam surga Ikut satu paket hemat dengan saya Masuk ke dalam neraka ha, Paket hemat lumayan ya Masuk satu, borong dua Antara ayah dan ibunya Itu yang pertama Yang kedua, sebaliknya Ketika ada orang tua yang mau masuk ke dalam api neraka Tapi punya anak yang soleh dan soleha Anak ini akan membawa orang tuanya ke dalam surga Karena apa? Si anak masuk surga Karena orang tuanya telah mendidik ...dan mengenalkan dia kepada agama... ...yang dibawa oleh Nabi Muhammad... ...sallallahu alaihi Wasallam. sallam... insya Allah... Ya, ...mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ya Ustadz ya... ...mudah-mudahan ya... ...insya Allah, walaupun saya masih insya banyak Allah. dosanya nih Ustadz... ...ya Allah... ...ini jadi satu pengingat buat kita semua... ...tadi sudah disampaikan oleh Gajim Nur Muhammad Iskandar... ...pertama ajarkan anak itu dengan salam... ...tapi juga mumpung bulan Ramadan ini kita ajarkan... ...anak kita sholat, sholat membaca Al-Quran... ...ajari anak kita ahlak dan moral yang baik bahwa anak kita kelak nanti pada saat dia kembali lagi ke rahmatullah bisa mempertanggungjawabkan Betul. apa yang dilakukan dunia Betul. ini. Nah, untung ini sekarang ada bulan Ramadhan, jadi ya. bulan yang pas bagi kita untuk mengedukasi anak kita, mendidik anak-anak kita. Semua setuju semuanya? Setuju. Oh, setuju aja. <laughs> <laughs> Baik. Nah, sekarang akan berikan kesempatan buat uh, jamaah yang ada di sini, yang hadir di sini yang mau bertanya siapa? Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Mau naik kepada bapak kiai tadi berkaitan dengan uh, tema salam. Uh, pertanyaannya bagaimanakah hukumnya memberikan salam kepada non muslim dan bagaimana cara menjawabnya? Ya. Oke okay, baik. Bagaimana hukumnya memberikan salam kepada non muslim? Ya. Non muslim. Non muslim ya. Nah, kalau ada non-muslim yang memberikan salam kepada kita Kita boleh jawab gak? Gitu juga ya kali ya kebalikannya Silakan. Ya, ya jadi Kalau non-muslim itu orang yang baik dengan kita Orang yang tidak mengajak berperang kepada kita Maka Assalamualaikum yang kita ucapkan Berdoa mudah-mudahan Orang tersebut yang baik tersebut Menjadi muslim menjadi beragama Islam Amin Jadi Niatnya saja karena apa mu'asharoh bainan nas Hubungan antar manusia itu tidak boleh kemudian terganggu hanya oleh karena salam saja Dia sudah baik-baik memberikan salam kita tidak mau jawab Itu nanti akan apa namanya akan mengecewakan dia Jadi boleh saja menjawab salam mereka Tetapi dengan niat bahwa mudah-mudahan orang tersebut akan menjadi muslim bersama-sama kita, satu keluarga di dunia, sampai di akhirat nanti kalau kita yang memberikan salam kepada orang yang musuh gimana? kalau kita memberikan salam kepada mereka ya kita doa saja supaya eh, kepada yang kita salami dari itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita berdoa bahwa Uh, semoga orang tersebut diberikan kedamaian oleh Allah dengan masuk ke dalam agama yang hanif, agama yang salama, agama ya. yang dibawa ya. oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak. Guys. Nah, sekarang kita berikan kesempatan buat anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin uh, bertanya, silahkan. Ya, ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo oke terputus baik Kalau gitu kita beri kesempatan kepada jamaah. Silakan siapa yang mau bertanya lagi Ibu-ibu tadi ya, ibu silakan ibu Ibu ini boleh pakai mic-nya Iya maaf maaf maaf Bisa dibantu Tolong dioper ya Ini ada ibu-ibu dari tadi udah angkat tangan terus Silakan ibu Ini sepertinya sama rombongan anak-anak nih ya Silakan ibu namanya siapa Dan langsung pertanyaannya ibu Terima kasih nama saya Bu Bilkis Lilis ya? Iya Bilkis. Oh Bilkis. Ada ya, ya. dua pertanyaan saya Pak Kiyi. Pertama kadang e, rasa kasih sayang seorang orang tua kepada anak tuh kadang berlebihan sehingga untuk memasantreinkan anaknya itu nggak tega ya karena oh, kok anak saya saya buang gitu kan. Jadi tolong bagaimana solusi yang terbaik supaya kita sebagai orang tua itu bertega hati untuk menaruh anak yang tadinya dengan penuh fasilitas kok sekarang dilepas gitu. Ya. Pertama. Terus yang kedua. Sekarang zamannya PHK, Pak Kiai. Seandainya ada suami itu udah lama enggak dapat kerja, dia enggak bisa nafkah. Bolehkah seorang istri itu menuntut cerai? Nah. Itu mungkin, ya, Pak Kiai ya. Soalnya ini uh, ya, banyak ya, sekali ya. pertanyaan. Terima kasih, Pak Kiai. Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Bolehkah tidak seorang istri menuntut cerai pada saat seorang suami yang sudah lama tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Dan kedua, bagaimana? Orang tua bisa merelakan anaknya untuk masuk ke dalam pendidikan pesantren. Jangan kemana-mana, tetaplah di tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah dari pesantren untuk Indonesia. seperti lagi di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tadi sebelum kami tutup segmen sebelumnya, ada pertanyaan dari Ibu Bilkis ya, kalau enggak salah tadi Ibu bertanya gimana caranya nih supaya orang tua bisa ikhlas ya mengikhlaskan anaknya untuk masuk pesantren. Karena seringkali justru yang berat orang tuanya, iya kan? Perasaan orang tua, egonya orang tua yang enggak tega ngelihat anaknya kehilangan fasilitas. Begitu ya, Bu ya. Nah, Mungkin uh, kesempatan pertama ini nanti akan dijawab Atau mungkin dijawab uh, sedikit oleh Ustadz Solmet Nanti dilanjutkan juga oleh Kaya Haji Nur Dan juga nanti uh, pertanyaan kedua Bagaimana dengan istri ya Yang menuntut cerai suami Seandainya suaminya ini sudah beberapa waktu ya Tidak memberikan nafkah kepada keluarganya Nah pas banget nih ya Kan sedangkan kita berharap rumah itu adalah surga kita semuanya Nah buat anda pemirsa nanti kita juga akan memberikan kuis untuk anda Persembahan dari Oli Top One Jangan kemana-mana ya Silakan. mungkin kesempatan pertama Ustadz Solmed bisa uh, Sebagai sebagai ini sebagai seorang anak ya Mungkin bisa membantu menjawab gak? Iya Jadi ibu pemirsa Tablik akbar di seluruh tanah air TV One yang dimuliakan oleh Allah Memang biasanya kadang-kadang kecintaan kita kepada anak Suka mampu mengalahkan e, perasaan bahwa Wah, saya rasanya sangkin sayang dan cintanya tidak ingin anak saya berpisah dengan saya Memisahkan dia dengan teman-temannya Memisahkan dia dengan permainan yang selama ini difasilitasi oleh orang tua yang ada di rumah yeah. Tapi sekali lagi, sebetulnya dengan kita memberikan pendidikan kepada anak akan kita memondokkan anak ke pesantren Itu dalam rangka memberikan edukasi Pendidikan sejak dini kepada mereka Bahwa begitulah harusnya menjadi orang tua Karena sadar tidak sadar Kelak besok anak-anak yang kita taruh di pondok pesantren Besok pun mereka akan menjadi ayah Besok pun mereka akan menjadi ibu Dan mereka akan melihat bagaimana ayah dan ibu mereka cara saat mendidik mereka saat mereka kecil waktu itu dan yang kedua saya dulu uh, namanya anak-anak ada -anak, ya, apa sih yang dirasakan ustad apa sih yang dirasakan oleh ustad pada saat jadi santri gitu biar orang tua juga biar tahu juga ya bahwa pada saat diletakkan anaknya di pesantren itu kan perasaannya gimana gitu, ngerasa sedihnya berapa lama, terus setelah itu apakah lebih banyak sedihnya atau lebih banyak sukanya gitu. Awalnya dulu saya di pondok ini, kurang lebih selama 2 minggu saya pengen tiap hari dibesuk oleh orang tua saya, tapi sejak itu saya larang orang tua saya, mah mah gak usah besuk lagi ya, malu sama anak-anak yang lain Ketika sudah kumpul barang-barang ketemu dengan teman, sahabat yang dari berbagai macam daerah Timbul rasa malu, kalau dibesuk mulu nanti diledekin Cie, cie, cie, anak mama nih Perasaan kita malu, itu yang ke pertama Yang kedua Biasanya di pondok pesantren itu ada banyak permainan yang memfasilitasi anak-anak untuk bermain Seperti ada sepak bola Kemudian bulu tangkis, kemudian e, basket ball, kemudian e, drumben, silat ya masih ada kan? Bahkan renang juga ada. Saya dulu kaget renang di mana di sini? Lah tohnya renang di bak bareng barang <SILENCIO> <SILENCIO> Ini abah dia ya, nih model potongan yang paling suka berenang barang-barang di bak ya. Awas jangan berenang lagi. <SILENCIO> Saya dulu ya agak sedikit lebih mandiri nggak Ustad? Mandiri. Yeah. Karena kita berpisah dengan orang tua mm -hmm. Kita hanya berkumpul bersama dengan orang-orang uh, Dari perantauan Ada yang dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Benar-benar melatih diri kita Untuk bisa cepat dan mudah bersosialisasi mm -hmm. Karena kelak nanti setelah kita keluar dari pondok ini Kita pun juga akan bersosialisasi dengan masyarakat Itulah diantara keuntungan sisi positif ketika kita memondokkan anak-anak kita di pesantren. Yeah. Alhamdulillah. Ibu. Lelah. Jadi nggak usah khawatir ya ibu. Tenang saja. Hari ini saya bangga dengan ayah saya. Saya bangga dengan orang tua saya. Saya bangga dengan guru saya. Subhanallah. Saya baru sadar ternyata itulah pendidikan yang terbaik. Minimal khusus untuk diri saya selama waktu saya kecil sampai detik hari ini. Subhanallah. Akan Baik. Terima, terima kasih apa -apa. banyak ustadz. Saya sengaja tanya ke ustadz Solmed, walaupun ditujukan kepada tadi Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar, tapi Kenapa? Supaya orang tua bisa melihat dari sudut pandang anak yang pernah ada di pesantren Ya, Mereka bisa merasakan sedihnya berapa lama sih Tapi ternyata lebih banyak manfaatnya lebih banyak Jadi manfaat. anak yang mandiri, buktinya sekarang Ustaz Sompat begitu dapat ilmu, bisa bagi-bagi ilmu mandiri. buat jamaah seluruh Indonesia Subhanallah, kita beri tepuk ya. tangan dong Silakan Ustaz Sompat, balik balik lagi duduk Terima kasih, Kak David Kayak Haji, gimana Kayak, uh, mungkin bisa dijawab juga, mungkin ditambahkan Gimana caranya supaya orang tua biar bisa lebih ikhlas uh, Meletakkan anaknya di pesantren dan juga menjawab pertanyaan yang kedua langsung Kayak belajar saja dari apa yang ibu rasakan ketika ibu akan melahirkan kan sakitnya bukan main iya kan Al-Qur'an bilang wahnan ala wahnin wahnan ala wahni wa fisalufi sakitnya orang melahirkan itu Masya Allah enggak ada duanya deh karena itu orang melahirkan itu surka biwairikus shahidiyah tapi anehnya ibu sakit tidak pernah kapok Paling waktu akan melahirkan silap kapo kapo kapo 6 bulan setelah melahirkan harus mencari suami tidak ada dicari terus sama dia. Ya? Itu artinya apa? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mondok dulu, setelah mondok jadi tokoh populer di Indonesia dan membanggakan kedua orang tuanya dan bangsanya. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Nih, jadi Ibu jangan berpikir sekarang saja tapi nantinya. the next, itu orang muslim yang benar. Kemudian yang kedua, tentang cerai. Cerai itu boleh, tetapi dibenci Allah. Nah, kalau Ibu mau dibenci Allah, persilahkan tetapi kalau ibu tidak mau dibenci Allah sebaiknya Mungkin koreksi Mungkin diantara suami istri itu Ada sesuatu yang kurang Atau bahkan mungkin istrinya yang kurang Suaminya bekerja, istrinya kurang berdoa yeah. Jadi terus lakukan self koreksi Dan berjuang terus Insya Allah Kalau ibu tidak ada niat cerai Insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki yang halal yang luas, yang mendatangkan kebahagiaan dunia Sampai ke Yomal Akhir Tapi pertanyaannya G, boleh tidak? Kalau misalnya mengajukan cerai, boleh atau tidak? G? Bolehnya sih boleh, tetapi Itu tidak baik Iya iya Bolehnya sih boleh, tetapi tidak baik Akan lebih baik kalau kemudian tetap berjuang Bagaimana sampai mendapatkan pekerjaan Yang bisa membahagiakan rumah tangga itu Oke, baik Sekarang sudah ada penelpon lagi nih Seperti yang pertanyaannya ditujukan pada K Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat sekali Bang David Khalid Iya Bapak Bapak siapa di mana Bapak Ini Bapak Imron dari Bekasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Palaik Ya Pak Kiai Cimoh eh, Muhammad Eskandar SQ. Albaikal. Pertanyaan saya begini Pak. Di. Kalau punya istri yang cantik lahiriah maupun batiniah udah itu patuh dan taat sama suami. Jelas rumahku surgaku. Tapi kalau sebaliknya Pak, pertanyaan saya. Terus solusinya bagaimana? Ya. Terus kalau diangkatkan ke negara punya pemimpin yang adil memberikan rakyat sehingga rakyat hidupnya sejahtera jelas negaraku surgaku Tapi kalau sebaliknya pak terima kasih assalamualaikum itu mbak Nola nih pertanyaannya agak nakal nih ya jadi pertama kalau punya istri cantik udah pasti jelas tapi kalau kebalikannya gimana sekarang kalau punya pemimpin yang mesejahterakan rakyat sudah pasti jelas Nah kalau kebalikannya gimana? Negaraku, Jadi, surgaku katanya. ini ya. Kalau punya istri cantik, lahir batin Jangan dikubur sebelum meninggal <laughs> Bagaimana kalau punya istri Surah jelek, ngambekan lagi ya. <laughs> Begini, ada satu cerita Satu saat Sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar Pas datang Sayyidina Umar Nampaknya sedang dimarahin sama istrinya pada marain, sahabat tadi nungguin enggak selesai-selesai ini. Marainya istri saya di Umar sama saya di Umar ini. Akhirnya dia pulang. Sore-sore ketemu di mesjid Kata saya di Umar, "Kamu tadi katanya datang ke rumah saya." "Iya, Tuhan Amirul Mukminin." "Lah kok kemudian selesai keluar, saya enggak ada. Iya, wong saya itu datang mau melapor karena istri saya. Istri saya itu bawelnya bukan main. Saya pengin minta resepnya kepada Tuhan Amirul Mukminin." Tapi ketika saya datang ternyata istri tuan lebih bawel dari istri saya. Maka saya pulang. Kata saya Jina Omar bawelnya itu yang ngerjekain itu. Jadi kita jangan melihat dari sisi kejelekannya saja. Insya Allah satu sejelek si tapi ada kebaikannya dan mungkin kejelekan-kejelekan itulah menjadi sumber keberkahan bagi rumah tangga itu Allah, karena kalau buat pemimpin gimana? Ya kaya? kalau buat pemimpin, pemimpin negara nih. Ya bagaimana punya pemimpin yang adil dan kemudian dia harus rakyat ya berpihak kepada rakyat karena ya. pemimpin itu tasarruful imam manutun ala maslahatil pemimpin itu kebijakan sikapnya harus berpihak kepada rakyatnya bukan berpihak kepada partainya bukan ke kepada keluarganya bagaimana kalau pemimpinnya tidak seperti itu maka tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan itu sehingga oleh karena ulah kita tidak malah jadi hancur negara itu Ya. Karena itu al quran mengatakan Ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri Minkum Sebab kalau kita bertindak anarkis Di luar-luar luar aturan yang ada Justru tidak akan menyeng, tidak akan membahagiakan Malah akan menyengsarakan rakyat semuanya okay, Baik, subhanallah bijaksana sekali Kita beri tepuk tangan dulu Allahu Akbar Mudah-mudahan ini bisa menenteramkan hati kita semua Dan kita berdoa kepada Allah Allah yang memberikan yang terbaik jangan kemana-mana Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah kesalahan. Yang paling baik adalah kita belajar dari kesalahan kita. Mari kita introspeksi diri kita membenahi diri kita. Ya kembali lagi kita akan uh, uh, mendengarkan juga uh, tausey dan juga ceramah dari guru-guru kita. Nah sebelum ini nanti di akhir acara anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah persembahan dari Oli Top One. Ya. Yeah bicara mengenai rumah tangga ya dengan adanya teknologi yang ada saat ini nggak usah teknol usah rumah tangga deh kita deh tiap-tiap individu dengan adanya Facebook ya adanya Twitter ya internet TV infotainment reality show segala macam itu banyak sekali carana atau cara bagi kita untuk menguapkan ekspresi kita ada yang lagi kesal sama istrinya curhat lewat Facebook ada yang lagi kesal sama suaminya curhat nulis di Twitter orang pada nanya ini orang ngapain ya kan nah ini kan sebenarnya aib keluarga nah bicara aib keluarga perlu nggak sih kita umbar aib keluarga kita walaupun sebenarnya tujuannya nggak ke sana gitu apalagi kita penontonnya dengan tayangan entertainment dan juga uh, reality show yang begitu banyak kita menyaksikan keluarga bertengkar di TV jadi gimana kayak dampaknya buat kita apa dan bagaimana juga Islam mengatur hal itu tentang aib membicarakan aib keluarga sendiri terhadap orang lain silakan Memirsa tablik akbar yang mulia Hadirin yang berbahagia Allah menciptakan manusia itu Tidak ada yang sempurna yeah. Kesempurnaan saja Bagaimana kekurangannya itu yeah. Untuk itu maka Kalau ada seorang yang membicarakan tentang Kekurangan Orang lain Kepada orang lain Benar memang kekurangannya itu ada yeah. Diomongin kepada orang lain Dan kalau diomongin pasti marah Itu namanya ribah Ya. Mengumpat kejelekan orang lain Puasanya batal Pahala puasanya hilang Bahkan dalam sebuah kesempatan Nabi pernah menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah Itu lebih besar daripada Kada empat-dua kali berzinah Berlat sekali Karena itu yang akan menutup pintu keberkahan Jadi kalau kita Pengen melihat berkah kebaikan Allah Dalam rumah tangga, maka satu hal Harus ada kesepakatan bersama Huna libasul lakum Wa antum libasul lahunna Suami adalah baju bagi istri dan istri adalah baju bagi suami, saling menutupi kekurangannya karena memang kesempurnaan manusia pada kekurangannya. Subhanallah. Jadi enggak boleh sembarangan curhat gitu ya. Enggak oh, ya? boleh sembarangan curhat. Iya, apalagi ah. kemudian ngomongin kejelek oh, orang lain sebut banyak dosanya. Ya. Apalagi kalau kemudian kepada istri suaminya sendiri. Oke, dengan tayangan yang ada sekarang di televisi, kami mencoba untuk uh, apa ya, mengingatkan jamaah gitu kan sekarang banyak tayangan yang kalau dilihat ya Si istri marah-marah sama suami Bahkan sampai mukul suami Di depan seluruh atau jutaan rakyat Indonesia Walaupun tujuannya untuk memperbaiki keadaan suami istri itu sendiri Itu gimana kayak dengan yang kayak gitu? Uh, saya rasa di Indonesia ini Sudah <tuh> pernah dibicarakan oleh para ulama Bagaimana infotainment yeah. Bagaimana juga teknologi informatika yeah. <tuh> Bahkan uh, kemarin menteri eh uh, Menkominfo, menteri Menkominfo ah. ya diminta agar menutup situs porno Fokom, ya. Ya, karena itu membahayakan. Jadi harus kita sadari bagi umat Islam Indonesia, sekarang ini sudah ada peperangan melalui teknologi. Dan peperangan itu salah satu di antara caranya adalah menggunakan teknologi untuk kejahatan-kejahatan dalam rumah tangga, ya. termasuk memecah belah rumah tangga. Allah. Karena itu saya ingat pada pesan Imam Ghazali yeah. Kalau anda punya rumah di pinggir sungai yeah. Jangan anakmu kau larang bermain air Ajarin dia renang Kalau terjadi banjir selamat yeah. Karena itu dalam era teknologi seperti ini Umat Islam, pondok pesantren di seluruh Indonesia Madrasah seluruh Indonesia Saya berharap untuk kita terus meningkatkan peran kita bagaimana supaya umat Islam menguasai teknologi, santri menguasai teknologi sehingga ke depan teknologi di Indonesia bukan menjadi alat untuk black campaign tapi alat untuk kampanye putih, kampanye mendapatkan ridha dan mahabbah junjungan kita Nabi besar Muhammad oh. sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, okay, eh uh, saat ini kita tahu Indonesia sedang menjadi sorotan di mana Indonesia adalah negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia ya. ya. Nah, nanti gimana kita bisa memberikan uh, panutan kepada dunia nih karena image Islam sendiri khususnya di Indonesia begitu terpuruk, kiai. Nanti uh, apa yang bisa kita lakukan khususnya untuk lingkungan kita terkecil keluarga kita. Nanti kiai yeah. bisa berikan uh, apa uh, simpulannya di akhir acara ini dan juga nanti Ustaz Usmar juga nanti bersama-sama kita akan berdoa bersama. Nah, tapi sebelumnya pemirsa yang ada di rumah kami akan bagi-bagi hadiah dulu. Ya, kita akan sabar dulu sambil nanti mendengarkan ceramah dan juga kesimpulan akhir dari Kiai Nur Muhammad Iskandar. Sekarang kita simak dulu pertanyaan. Dari kuis Oli Top One Silahkan Ninda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Ya di penghujung acara kita ini kami berikan kesempatan kepada Kyai Haji Muhammad Iskandar untuk bisa memberikan kesimpulan untuk uh, pemirsa kita dengan tema kita baitijanatilahkan dan juga tips. Terima kasih Mas Safit. Kesimpulan yang pertama adalah perbedaan itu sumber keberkahan. Karena itu harus kita rawat dengan baik, harus kita pelihara dengan baik. Kalau rumah tangga itu diibaratkan sebuah motor, sebuah mobil, maka mobil dan motor kita rawat dengan baik minyaknya, olinya harus baik, sehingga perjalanan dengan mulus ketika di jalan, tidak macet dan menyengsarakan penumpangnya karena itu, untuk merawat rumah tangga yang baik dengan satu cara, yaitu membangun silaturahmi yang baik antar rumah tangga dan begitu juga rumah tangga ini kalau dibesarkan menjadi negara jadikan negara Indonesia sebagai rumah tangga besar dan untuk itu, demi terciptanya negara Indonesia Yang lebih baik ke depan Pada tatun tayi batun warabun wafur Mari semua anak bangsa bersatu padu Kita bangun kerajaan cinta dan kasih sayang untuk Indonesia Kemudian jangan lupa berdoa Untuk berdoa, kita harus banyak membaca solawat untuk pengindah junjungan kita Nabi besar Muhammad wassalam karena semua anak Adam ini huliko minur Muhammad diciptakan dari nur Muhammad tidak usah pakai Iskandar <laughs> mengapa karena Nabi Adam dulu ketika nikah mas kawinnya pakai solallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian maka barang siapa yang setiap akan berdoa Membaca solawat kepada bekinda Nabi, kata Rasulullah dalam ibad Imam Hakim, maka doanya, insya Allah, dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk itu saya ingin mengajak bersolawat kepada semua yang hadir, yang cinta kepada Rasul. Kita bersolawat di bulan Ramadan ini, maka insya Allah Allah akan cintai kita, Allah akan kabul dan terima doa kita semuanya. Salatul Allah, salamul ala ba'ah, asoolillah. Salatul Allah, salamul ala yasin. Ya baik pemirsa, ilah. Demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini Dan jangan lupa juga Pemirsa untuk terus menyaksikan acara Tablik Akwa Ramadan 1431 Hijriah Yang tentunya hanya bisa Anda saksikan Di stasiun TV kesayangan Anda TV One setiap harinya ya Dari pukul 4 sampai menjelang waktu berbuka puasa Saya David Alikundur diri Tentunya mari kita jaga keluarga kita Agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju Dan juga bangsa yang nanti bisa Membangun bangsa kita Sehingga bangsa menjadi bangsa yang umul Dibanding masa-bangsa yang lain Saya David Alikundur untuk dire. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Mari kita bangun bangsa kita dengan menerangkan diri kita lingkungan kita terkecil dari pesantren untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ya sin habibillah